Apakah termasuk hikmah Di dalam dakwah Seorang da'i Yang ditanya tentang isbal Atau bid'ah tertentu tidak mau menjawab nah, Kalau tentang isbal Yang kita tahu dari para ulama dan masyai kita Jawab bahwa itu haram Sampaikan Dengan bahasa yang baik Yang bijak bahawa itu dilarang oleh Rasulullah SAW Ancamannya begini, begini, begini Neraka dan seterusnya Ya ahi Umar bin Khattab Alafi Rasul Maut Dalam keadaan Sudah mau meninggal Radiyallahu anhu Ada yang menjenguk beliau, salah seorang pemuda Setelah ini itu Pemuda ini mau pulang Umar lihat Pakaiannya Isbal Dipanggil oleh Umar Beliau katakan Ya hadha irfak thawbak Fa innahu atka li rabbika wa anka li thawbik Angkat pakaianmu itu jangan Isbal Karena itu lebih bertakwa kepada Rabbimu dan juga lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam keadaan mau mati, beliau tidak tinggalkan sesuatu yang beliau tahu itu dari Rasul S. Beliau nasehatkan pada orang lain. Begitulah para sahabat. Enggak kemudian dianggap enteng, dianggap gampang, nanti saja, ini itu. Umar, maka nasehatkan, itu haram, nggak boleh. begitu pula perkara-perkara lain dalam masalah bid'ah. Naam, terkadang para ulama kita sebutkan seperti Syekh Ubayd al-Jabiri, hafidzahullah, kalau memang itu di masyarakat yang sangat sensitif, terangkan makna tanpa kamu harus berkonfrontasi dengan mereka secara langsung kamu sebutkan misalnya tentang apa bahwa ini tidak ada di zaman rasul salam rasul tidak pernah melakukannya para sahabat kita wajib mentaati rasul mengikuti beliau beragama sampaikan bukan berarti kemudian kamu menghindar dan diam dari pertanyaan yang semacam itu Allahu alem. Apakah termasuk dakwah dengan hikmah acara di radio dakwah berupa kirim-kirim salam ikhwan dan akhwat disebut namanya kadang disebut statusnya bujang atau gadis dalam rangka saling merekatkan ukhuwah masyaallah. Ya begitulah hikmahnya mereka. Nah. Ya akhir barakallahu fi sarana baik entah itu radio terutama radio ini atau itu WA atau apalah untuk sarana dakwah menyebarkan ilmu dan semisalnya tetapi perlu dibatasi dengan batasan-batasan syari dibatasi dengan cara dan bimbingan para ulama kakwa itu harus mulia dan terhormat ini kan perilaku orang-orang maaf orang-orang rendahan orang-orang fasik, orang-orang fajir di mas media mereka dan kita dapati memang di banyak atau beberapa radio mereka seperti ini nah, kepada ibu fulan disebut namanya ibu fulan atau ukti fulan ini sedang apa ini itu itu layaknya saluran FM apa namanya sedang mau ngirim-ngirim lagu atau apa Oh radio dakwah masa seperti itu isinya Sampaikan Tafsir ayat Syarah hadir begini, nah, Ilmu Di Saudi sana Ada resmi radio namanya Nurun Aladdar Atau Ida'atul Quranil Karim Di situ ada acara namanya Nurun Aladdar Tanya jawab fatwa dengan para ulama Jedahnya diisi Tilawatul Quran atau pembacaan hadis Atau fa'idah-fa'idah -fa ilmu Bagaimana? Tidak ada hal-hal yang rendah seperti ini. Buat apa? Memperlaku huwa, subhanallah. Syaitan mempermainkan mereka. Dan itulah akibat ketika orang tidak berjalan dengan bimbingan para ulamaknya. tidak mau menceritakan atau membicarakan tentang kebedaan atau tidak mau menjawab pertanyaan terkait bid'ah ah. dilakukan demi niat yang mulia yaitu demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah tidak bisa kamu jaga dengan kebodohanmu. Tidak bisa kamu jaga dengan hawa nafsumu. Dijaga dengan ilmu. Dan ilmu mengajarkan untuk kamu menyampaikan apa yang Rasulullah ajarkan, sampaikan apa yang menyalai Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, ingatkan basyiran wa Itu dakwah Rasul dan semua rasul. Dengan itu ikatan persaudaraan, persatuan akan terjaga dan semakin kuat. Kamu biarkan itu kebatilan dan itu akan menggerogoti persatuan akan merusak persaudaraan bukan akan memperkuatnya maka sekali lagi nilai segala sesuatu itu dengan ilmu bukan dengan perasaan dan hawa nafsu ada orang yang hanya ingin mengikuti Muhadarroh, daurroh pada momen-momen besar saja Adapun terkadang pada majlis yang kecil Dia tidak mau atau enggan datang Nah, Sering kita mengingatkan ikhwan Dimanapun berada acara seperti ini itu refreshing saja Terus muka baru Ada wajah baru yang lama tidak Bertemu Lama tidak dilihat InsyaAllah mudah-mudahan ada Barokah, ada manfaatnya Faidahnya Tetapi yang lebih inti dan lebih penting Taklim Harian Dan jujur kita katakan Demikian Nah, nah, acara seperti ini paling 1 jam 2 jam selesai Dan kadang seringnya Temanya pun ya tematik Sementara kajian harian bersama Ustaz-Ustaz Antum Ustaz-Ustaz Ahlu Sunnah Kajian ilmu Membahas kitab ini Menyarah kitab ini Akhidah, fiqih akhlak Sirah, tafsir dan yang lainnya Ilmu di situ yang sesungguhnya. Artinya semangatlah datangi hadir di majelis-majelis itu. Itu jauh akan lebih berguna insyaallah. Acara doros macam ini refreshing ya Allah, ikhwan dari sekian tempat kumpul bertemu. Walhamdulillah. Tapi di ma'had-ma'had antum, di masjid-masjid antum, di daerah antum masing-masing, kajian rutin taklim harian yang ada Makmurkan dan ahlu sunnah terbedakan dengan yang lain. Karena memakmurkan majlis ta'lim, majlis ilmu. Kalau enggak apa bedanya dengan yang lain. Wafakakumullah. Ini tanya tentang Ahmad Ali Musaddiq. Saya enggak kenal. enggak tahu siapa ini. Bolehkah kita mendengar... <tuh> bacaan qiraat ah dari kori yang ditahdir diingatkan oleh masyarakat kita untuk jangan artinya para kurok pembaca Quran yang dari kalangan hizbun dari kalangan ini tinggalkan alhamdulillah kalangan ahlusunnah kurok banyak ada Syekh Ali, Bin Abdul Rahman Al-Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi, Hafizahullah, ada Syekh Muhammad Ayyub, Rahimahullah, nah, dan beberapa korek lain yang ma'ruf dengan manhaj dan keahlusunahannya. Apakah orang Buddha termasuk Ahlul Kitab Atau musyrikin Allah alam yang kita tahu Musyrikin yang ulama masukkan Ahlul Kitab Tentunya dua yang ma'ruf Mereka sepakati Yehud dan Nasoro Kemudian ada perselisian Di antara mereka Tentang Majusi Apakah mereka Syibhu Ahlul Kitab atau tidak Selain itu Dari agama-agama lain, -agama yang lain wazaniin, musyrikin. Nah, Apa ini Bolehkah kita melihat pertandingan Sepak bola orang-orang kafir Seperti ini dan itu Walhasil Imam Ahmad rahimahullah pernah menyebutkan aku tiada tahan tidak rela atau tidak tahan untuk wajahku atau pandanganku beliau sebut tertuju kepada orang yang memperssekutukan Allah dengan yang lain melihat atau menikmati Orang yang musyrik kepada Allah Apalagi terkadang yang semacam itu Bisa menyeret Kepada Al-Sabiya Kepada fanatik Klub tertentu Bangga Dengan klub tertentu nah, Ma'udzubillah Dan tidak ada gunanya juga Apa manfaatnya Bagaimana seorang dai cara dakwahnya masuk pada kelompok acara bid'ahnya agar bisa merubah dari dalam. Kalau yang dimaksud kamu mau Ingkarul munkar, yang para ulama sebutkan seperti Syarif bin Bas, kalau kamu ada kemampuan, silahkan. Katanya kamu di situ yesda bilhab, kamu suarakan betul kebenaran. Wo oh, ini nggak boleh, ini haram, sunnah begini, begini. Dalilnya ini itu mungkin tidak. Satu kamu bisa menyuarakan itu dengan ilmiah dan tegas pada kamu sampaikan itu. Kedua memungkinkan atau tidak dalam artian orang mau dengar kamu enggak kamu datang di situ misalnya, wala orang kenal kamu ini siapa? Tiba-tiba megang mikrofon juga, bagaimana cara megang mikrofon? Kamu bukan tamu undangan, bukan orang yang dianggap. Bagaimana kamu bisa megang mikrofon? Misalnya kalau itu di masjid atau apa bicara saudara-saudara sekalian ini, kalaupun kamu berbicara seandainya berbicara, orangnya nggak didengar oleh mereka, sosok kamu nggak maruf. Tidak punya wibawa di mata mereka Maka Bagaimana bisa diharapkan Apa yang kamu sampaikan itu berguna Itu yang pertama Yang kedua Barakallahu fikum bahwa Wih Ini sudah jam 2 kurang seperempat ya nuruti ini <guruh> Yang kedua bahwa seperti yang Syekh Shalal Fauzan sebutkan kalau kamu merubah itu dalam struktur besar itu hampir dikatakan mustahil enggak mungkin kelompok yang sudah terorganisir secara rapi besar banyak begini kamu masuk ke dalam dengan dalih kita benahi dari dalam kita ini kita dakwah dari dalam enggak mungkin kamu seorang diri. kekuatanmu seberapa yang banyak dan itu yang terjadi kamu larut dan terbawa arus mereka akhirnya. Yang mungkin person yang kamu bisa pengaruhi, yang bisa kamu nasihati lah, selamatkan Adapun kamu masuk dakwah enggak harus berarti kamu masuk ke kelompok itu. Itu kaidahnya Ikhwan Muflisi kita masuk parlemen kita masuk zona kita untuk kita benahi dari dalam kita bukan dia yang terbenahi dia yang terseret kepada kerusakan kerusakan yang ada dan itu tidak hikmah sama sekali hancur dia sudah selalu dengan dali kita benahi dari dalam kita benahi dari dalam kamu dakwai dakwai nggak harus kamu berarti duduk dan ini termasuk yang tadi terlupakan Namanya kamu dakwah, Nasihat, gak harus kamu bergaul Gak harus kamu berteman Tidak harus kamu itu Akrab dan bermesraan Gak harus Kamu mau mendakwai, dakwai Cara dakwah banyak, Alhamdulillah Kamu ketemu di masjid Kamu sampaikan misalnya Ya akhirnya yang anak tahu Kamu begini, ini haram, begini para ulama begini, begini, begini, begini Kamu sampaikan, kalau kamu punya ilmunya Wailah kamu tulis surat misalnya Yang aku tahu kan bahasa yang sopan Begini-begini karena Allah bilang demikian Para ulama menjelaskan begini-begini Sheikh Bulan berkata kitab ini halaman sekian kirim ke dia Biar dia baca Atau kaset siapa yang berbicara dalam tema Yang kamu inginkan, sampaikan ke dia Kamu dengan itu telah mendakwai dia Selesai enggak harus kemudian kamu Merapat, mendekat, ini, itu Bukan cara salaf Bukan demikian Hikmah di dalam dakwah Terlebih kalau Itu adalah penyimpangan-penyimpangan besar Kesesatan yang beda Allah ta'ala alam intinya ya Kuan ilmu Dan bimbingan para Ulama agabir Karena terkadang perkara itu rumit Terkadang masalah itu pelik Subuhat dan ini Fitnah yang hanya bisa dijawab dan diselesaikan oleh para ulama kita. Fitnah ketika dia datang hanya dikenali oleh para ulama-ulama besar. Begitu dia berpaling semua orang akan tahu. Di saat itu sudah terlanjur. Sudah banyak korban. Oh iya baru tahu, baru ngerti saya. Ternyata, ternyata. Makanya pentingnya merujuk kepada Para ulama kita dalam masalah-masalah dakwah, mudah-mudahan yang tersampaikan cukup ya berkuat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wataala Nabi Nabi Muhammad, subhanahu wataala ilahilah anta firqa watu bilaiq. Alhamdulillahi rabbil alamin.